يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجال كثيرون ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 Senantiasa kita mencatatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita merupakan nikmat yang memberi manfaat untuk diri kita. Sudah sepatutnya bila kita sebagai hamba yang beriman Untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang bersyukur kepada Allah pada hakikatnya Ia sedang menanamkan kebaikan untuk dirinya dan barangsiapa yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya ia tengah mengundang malapetaka untuk dirinya maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara apa? Dengan cara Mengakui bahwasannya Segenap nikmat yang ada pada diri kita Merupakan nikmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena kepintaran kita Bukan karena kita ini Banyak ilmu Tetapi semua itu Karena kemudahan, kekuatan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mensyukuri nikmat itu pun dengan selalu menyebut-nyebut. Dulu saya orang yang belum memiliki ilmu. Sekarang saya walhamdulillah. Hari demi hari ilmu selalu bertambah Walhamdulillah hari demi hari amalan semakin membaik Amal-amal yang kita perbuat Semuanya disyukuri Dulu saya tidak memiliki apapun sekarang saya sudah bisa memiliki sesuatu yang bermanfaat Intinya bahwasannya menyebut-nyebut nikmat adalah merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih daripada itu pergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang Allah ridai kita diberi kesehatan nikmat sehat maka gunakan nikmat sehat itu untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat kita memiliki harta rezeki gunakan rezeki yang Allah karuniakan kepada kita untuk perkara-perkara di jalan Allah Subhanahu wa taala kita punya ilmu kita amalkan ilmu tersebut Kita dakwahkan ilmu tersebut Dengan demikian Kita bisa mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Banyak orang yang tidak memahami Bahkan mungkin lalai Dengan nikmat yang sedemikian banyak Allah berikan kepada dirinya Namun Ia tidak mewujudkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan beranggapan bahwasannya kenikmatan yang ia miliki adalah dengan sebab dirinya pandai, dirinya berilmu Lupa kalau semua kenikmatan itu Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyadari benar Dunia ini adalah sementara apa yang ada pada dirinya Segenap benda yang melekat pada dirinya Segenap harta yang ada di sekitarnya Adalah Sesuatu yang akan rusak Sesuatu yang akan hancur Sesuatu yang akan binasa Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah ar-Rahman Kullu man alaiha fana. Setiap Yang ada di muka bumi Di dunia ini Adalah fana Akan rusak akan tidak memiliki arti apapun. Fana. Karenanya yang kita cari adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang akan tinggal kekal adalah wajah Rabbimu. Zul jalali wal ikram Yang memiliki kebesaran Dan kemuliaan Seorang yang beriman Ia menyadari bahwasannya Apa yang ada pada dirinya Harta kekayaan Segala sesuatu Akan Fana Binasa Rusak Tidak akan kekal Karnanya dengan kesadaran yang seperti itu Seorang yang beriman ia akan berupaya untuk Kehidupan dunia ini dalam rangka untuk mengejar Kepentingan-kepentingan akhiratnya Ia sadar benar bahwasannya Yang akan menyertai dirinya ketika ia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ia masuk ke dalam liang kubur Adalah amal yang dilakukannya Ia sadar benar bahwasannya ketika kematian itu menjemput dirinya yang akan ia bawa adalah amal yang ia perbuat ketika di dunia sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al Bukhari Muslim At-Tirmizi dan yang selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yatba'ul mayyita salatsun Mayit itu, yang menyertai mayit ada tiga. Yang akan menyertai mayit ada tiga. Ya, menyertai mayit ke dalam, dihantarkan ke dalam kuburnya, itu ada tiga. Kata Nabi SAW. Dari yang tiga itu, Fayaarji usnani wa yabqa' wahid. Dari tiga hal yang akan menyertai mengiringi si mayit ke makbaroh ke pekuburan, dari tiga itu dua akan kembali dan satu akan bersama si mayit. Yat ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang tiga menyertai itu adalah keluarganya mengiringi jenazah dan maluhu mungkin sebagian hartanya dari mulai kerandanya atau yang lainnya mungkin dibawa barangnya dan yang ketiga amaluhu amal dari si mayit itu itu yang menyertai mengiringi si mayit ketika mayit akan diletakkan di liang lahat FAYARJI'U AHLUHU WAMALUHU Setelah mayit itu diletakkan di liang lahat Tanah pun kemudian ditimbunkan ke jasadnya Maka yang dua itu kembali Siapa yang dua itu yang kembali? Keluarganya, hartanya Kerandanya dibawa pulang Atau hal yang menyertai si mayit dibawa pulang amaluhu Yang akan tetap tinggal bersama sang mayit Hanya amalnya Amal perbuatannya ketika ia di dunia Jadi bagi seorang yang beriman Baik dia itu masih remaja Ataupun ia sudah mau dewasa atau ia bahkan mungkin sudah sepuh usianya Bagi orang yang beriman Dalam keadaan apapun usianya Berapapun usianya Ia akan senantiasa mempersiapkan diri Kalau-kalau Sewaktu-waktu Ia harus menjadi mayit. Kita tidak ada yang menduga Siapa yang bisa memprediksi Siapa yang bisa mengira-ngira Bahwasannya Kita ini akan hidup lama Siapa yang bisa mengira Tidak ada yang bisa memprediksi Tidak ada yang bisa Mengira-ngira Kalau diri kita akan hidup lama Yang menjamin bahwasannya hidup kita akan lama tidak ada yang bisa memperkirakan Karena kematian itu Datang kepada seseorang Dengan tanpa memberi isyarat Sehingga orang itu bersiap-siap Sehingga orang itu kemudian mempersiapkan diri Oh nanti hari Jumat jam sebelah siang Saya akan meninggal dunia Tidak, tidak demikian kematian itu bisa datang secara tiba-tiba dan kemudian seluruh keluarganya terkejut kemarin baru bicara dengan saya kemarin baru bergurau dengan saya kemarin baru itu kematian maka bagi orang yang beriman ia akan senantiasa mempersiapkan diri bila sewaktu-waktu kematian itu datang kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara setiap waktu ia berusaha di atas jalan Allah SWT. Sehingga ketika kematian itu menjemput, ia mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah mungkin ia sedang tolabul ilmi mungkin ia sedang menuntut ilmu, mungkin ia sedang solat, mungkin ia sedang membaca Al-Quran, mungkin ia sedang artinya kematian itu datang kepada dirinya sementara ia dalam keadaan melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, bukan dalam keadaan sedang bermaksiat, bukan dalam keadaan sedang di luar jalur Allah subhanahu wa ta'ala Na'udzubillah Kalau sampai Kematian itu datang menjemput Orang yang meninggal itu Dalam keadaan sedang bermaksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Na'udzubillah Maka Menghadapi kematian itu kita akan dimintai Pertanggung jawaban Kita akan dimintai Pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Isra Ayat ke-36 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala taqfu maa laysa laka bihi ilm Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala taf'alu ma dan janganlah kalian janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui Jangan melakukan amalan-amalan yang tidak tahu dalilnya. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasar ketentuannya dari Al-Qur'an wasunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kenapa demikian? Inna sama sesungguhnya pendengaran, wal basar penglihatan wal fuada keadaan hati fikiran kullu ulaika kana anhu mas'ula semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat sehingga dengan ayat ini kita diingatkan untuk selalu menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga hati kita. Kenapa demikian? Karena semua elemen ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran kita silahkan akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk apa? Telinga yang Allah anugerahkan kepada kalian, anugerahkan kepada kita, untuk apa telinga itu? Untuk mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT? Ataukah untuk mendengarkan perkara-perkara yang bermanfaat, yang itu... Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Pendengaran ini akan dimintai pertanggungjawaban. Sehari-harinya pendengaran digunakan untuk mendengarkan perkara-perkara ya, yang tidak baik. Mendengarkan gibah, mendengarkan adu domba, mendengarkan musik dan seterusnya. Ya. Telinganya disumpel pakai earphone sampai ibunya memanggil tidak terdengar ayahnya memanggil juga tidak terdengar kenapa telinganya ditutup semua dengan earphone setelah dicek ternyata bukan muratal yang bunyi tapi apa yang terdengar adalah Membunyikan tetabuhan Musik dan lain sebagainya Loh kok tahu? Ya tahu Walaupun earphone, meskipun tidak kedengaran Tapi lihat tuh kakinya goyang-goyang Ah, Berarti dia Nyetel Nyetel dangdut ini ya. Meskipun tidak terdengar Tetapi ya, Gerakan tubuhnya itu Terlihat Oh ini dangdutan ini komplek ini. Ingat pendengaran itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau diberi nikmat bisa mendengar. Engkau diberi nikmat bisa mendengarkan suara-suara engkau. Ternyata nikmat ini engkau salah gunakan. Maka Karena engkau telah menyalahgunakan nikmat ini Tentu Allah akan membalas Sekena perbuatan Dari Hambanya tersebut Kenapa demikian? Karena kita meyakini Di dalam ayat disebutkan Fama ya'mal mis'ala zarratin Khaira yara, wma yangamal mizqal zarat, shari yara. Seluruh amal perbuatan sekecil apapun amal itu, meskipun amal itu sebesar zarah, zarah ini bisa debu, diartikan debu atau semut hitam kecil yang tidak terlihat, ya, seberapa berat debu itu. Ya, kalau ditimbang Paling tidak bergerak timbangannya Amal sebesar itu Amal kebaikan sebesar Debu itu kelak ya, Akan ia lihat Balasannya Begitu juga amal kejelekan Walaupun sebesar debu ya, Ringan sekali Seberat debu Ringan sekali Maka ia amal kejelekan itu Akan ia tahu Balasannya akan ia dapatkan balasannya dan itu Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang beriman senantiasa berusaha hidup di dunia ini tidak ada untuk kedua kalinya, tidak ada. Hidup di dunia ini hanya satu kali. Bila hidup di dunia ini dilewatkan begitu saja Pendengaran yang Allah anugerahkan kepada dirinya disalahgunakan, mata yang Allah anugerahkan kepada dirinya kemudian mata ini digunakan untuk menonton perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala, maka kelak Allah akan menuntut, Allah akan memberikan rekop balasan bagi orang yang menggunakan nikmat penglihatannya. Untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau lihat yang haram yang tidak boleh dipandang Jangan terus dipelototin Tidak ustaz Saya beristighfar ustaz Astagfirullah ya. Tapi tangannya nutup ke, ke mukanya Nutup ke matanya Tapi Dijarangkan jari jemarinya Astagfirullah Tapi masih bisa lihat Ya itu namanya bukan Memalingkan pandangan Bukan menutup mata Untuk kemudian menghindar Dari sesuatu yang indah Tapi itu memang Kesengajaan Supaya pandangan mata itu Biar Bisa melihat sayang kalau dilewatkan itu namanya bermaksiat istighfar taubat kenapa demikian fitnah wanita itu lebih sadis ya. dibandingkan dengan fitnah dunia yang lainnya. Nabi s.a.w. bersabda dalam hadis yang sahih Fattaku dunya wa takun nisa Fattaku dunya, hati-hatilah kalian Dari urusan dunia, dari perkara-perkara keduniaan Rasulullah s.a.w. menyebutkan sesuatu yang sifatnya umum Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesuatu yang sifatnya khusus, fataku nisa, fataku dunia, hati-hatilah kalian dari dunia. Artinya dunia itu apa saja? Harta kekayaan, dunia. Pekerjaan, dunia. Sawah ladang, dunia. Kendaraan, dunia. Mobil mewah, dunia rumah ya, bertingkat rumah mewah dunia termasuk wanita dunia dari dunia yang diingatkan oleh nabi sallallahu alaihi sallam seluruh dunia ini diingatkan oleh nabi sallallahu alaihi sallam agar kita berhati-hati tetapi satu saja yang diucapkan oleh nabi sallallahu alaihi sallam dari sekian banyak urusan dunia ini Fatakun Nisa Hati-hati dari wanita Kenapa fitnahnya Lebih menancap Fitnahnya Lebih lama Lebih lama Meresap ke dalam diri seseorang Dibandingkan fitnah-fitnah yang lain Antum semua mungkin Lihat ada mobil Jaguar Ush mobilnya Mantap itu mantap mantap itu mobilnya bagus sekali mobilnya mungkin antum akan lihat mobil Ferrari us uh itu mobilnya bagus sekali tapi setelah mobilnya pergi ya, antum paling sudah lupa sudah lupa mobilnya pergi sudah ya, tidak ada lagi di depan mata kalian misal tidak ada lagi di depan mata kita sudah kita lupa tapi begitu, yang lewat di depan mata kita ini wanita, wis uh, cantiknya, wanitanya sudah pergi, itu masih tetap diingat, sampai malam pun diingat, tadi siang, oh uh, lihat wanita, cantik sekali. Sampai masih terbayang-bayang di dalam ingatan Itu dahsyatnya fitnah wanita Tetap terbayang-bayang di dalam ingatan ya. Sampai akhirnya mempengaruhi jiwanya Mempengaruhi keadaan pesikisnya ya. Mau makan rasanya susah karena ingat yang dilihat itu tadi mau minum rasanya sekam karena ingat yang di yang lewat itu tadi mau tidur susahnya bukan main karena banyak nyamuk sampai sampai ke kebun binatang lihat monyet ingat yang lewat itu itu fitnah wanita sengembekan besar pengaruhnya kepada hati seseorang dan itu disebabkan karena Seseorang itu tadi tidak bisa menjaga pandangannya Tidak bisa menjaga pandangan matanya Sehingga dari pandangan mata itu Ia ya, kemudian ya, Hatinya terpengaruh Keadaan hatinya Jadi ya, Jadi kacau Pikiran pun kacau Jadi kalau laki-laki sudah tergila-gila dengan wanita. Ya, saya menggunakan kata istilah tergila-gila. Ya. Itu yang lain minggir. Yang lain minggir. Ya. Belajar minggir. As belajar. Ya. Murojaah gak masuk-masuk. Makan kasih makanan yang enak Tidak juga bernafsu makannya ya. Kenapa demikian? Kalau sudah tergila-gila wanita ya itu ya, Mau tidur ingat kamu Mau makan ingat kamu Buka mushaf Al-Quran Yang ada hanyalah wajah kamu Oh, oh kekasihku ya. Itu kalau orang sudah tergila-gila... pikiran warasnya itu tidak ada. Cara berpikir sehatnya itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah perfitnah dengan wanita. Ini disebabkan berawal dari apa? Pandangan. Berawal dari pandangan. Jangan dikira, oh saya kan wanita gak apa-apa. Jangan... Ingat wanita juga bisa tergila-gila dengan laki-laki. Jangan kemudian oh, kalau wanita tidak, tuh oh, namanya fitnah, tetap fitnah lawan jenis itu tetap ya wanita akan tergila-gila dengan ya, pria dengan laki-laki. Semuanya akan minggir murojaah. Waduh ingat. Ya. Kang Mas Ahmad, uh. Gantengnya Itu akan seperti itu Tanya coba pada yang sudah tergila-gila Dengan laki-laki Na'udzubillah na Dan semua itu Berawal dari pandangan Mata Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengingatkan kepada kita Bahwasannya Pendengaran, pandangan, hati Kelak akan Allah mintai pertanggung jawaban Maka gunakanlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu di jalan yang benar. Ya. Karena kalau sudah terfitnah sudah tidak bisa menggunakan ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Maka kehidupan seseorang itu akan kacau Kehidupan seseorang akan Akan tidak tertib hidupnya Jadi Penting bagi kita Untuk selalu mawas diri Ingat Fitnah itu akan Bisa datang secara tiba-tiba Dan bahkan mungkin tidak disadari Oleh seseorang Untuk kemudian terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tadinya rajin taklim, bisa jadi malas ya, Karena terfitnah dengan lawan jenis Nauzubillah. Nah disinilah kita penting untuk mengikuti apa yang dituntunkan di dalam agama. Jangan sampai kemudian kita hidup di akhirat nanti menyesal, timbul penyesalan ketika di akhirat. Sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke 99 sampai ke 100 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Hatta idza jaa aha dahum al-maut, hatta idza jaa aha al-maut, qala Rabbir jion. hingga bila telah tiba ke salah satu dari mereka kematian qala rabbirji'un ia akan mengatakan wahai robku kembalikan aku ke dunia untuk apa kembali ke dunia la'ali a'malu shalihan fi taraktu agar aku di dunia itu bisa beramal soleh amal yang telah aku tinggalkan ketika di dunia Artinya ketika di dunia ia tidak mengerjakan amalan soleh Amalan kebaikan Yang ia lakukan amalan-amalan kedurhakaan Amalan-amalan kemaksiatan Sehingga di akhirat Ia dalam keadaan menyesal Jangan sampai seperti itu Jangan sampai kemudian penyesalan timbul di akhirat nanti. Nauzubillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa mengingatkan diri kita untuk selalu menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah gunakan Nikmat Pandangan, nikmat mata kita Jangan salah gunakan nikmat Telinga, pendengaran kita Jangan salah gunakan nikmat Hati, perasaan, jiwa kita Jangan salah gunakan Pandangan mata kita Pendengaran kita Hati kita digunakan untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan di akhirat nanti. Hidup di dunia ini cuma satu kali. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Gunakan kesempatan untuk menuntut ilmu Benar-benar menuntut ilmu Jangan bermalas-malas Semangat di dalam menuntut ilmu Karena kesempatan untuk bisa menuntut ilmu itu Akan lewat begitu saja Seiring dengan usia yang ada pada diri kita Jangan sampai penyesalan itu Dirasakan di hari-hari mendatang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa menunaikan aktivitas-aktivitas amalan-amalan soleh dan semua amalan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bekal bagi diri kita untuk kehidupan akhirat nanti bila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf tutur kata yang tidak sopan saya mohon maaf apabila ada yang salah saya rujuk kepada kebenaran saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya bertaubat kepadanya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika والصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين